yang datang dari Surabaya Haji Suud Matur Suud juga ada di Sumasoting Gedang Korong Haji Agus terima kasih atas kerjasama dari anda tampil spesial bersama dengan Monata yang datang dari kandangan Kerembung Sidoarjo suara lagu yang coba saya langsungkan bareng monata dengan lebarnya hujan mudah-mudahan bisa dikrimah semuanya ya